Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mesbah dan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan, dibawa mereka ke hadapan Tuhan. Enam kereta beratap dengan dua belas ekor lembu. Satu kereta untuk dua orang pemimpin dan satu ekor lembu untuk satu orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. Dua kereta dengan empat ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, dan empat kereta dengan delapan ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar. ...anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehad... ...tidak diberikannya apa-apa... ...karena pekerjaan mereka... ...ialah mengurus barang-barang kudus... ...yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin... ...mempersembahkan persembahan... ...pentahbisan mezbah... ...pada hari mezbah itu diurapi... Para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian satu cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, se ekor lembu jantan muda, se ekor domba jantan dan se ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, se ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun itulah persembahan Nahason bin Aminadab pada hari kedua Netaniel bin Zuar, pemimpin suku Isakar mempersembahkan persembahan sebagai persembahannya dipersembahkannya satu pinggan perak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 bin Enan Itulah persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi dari pihak para pemimpin Israel yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak dan 12 cawan emas Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 shikal perak dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah tujuh puluh shikal. Segala perak perkakas-perkakas itu ada dua ribu empat ratus shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Selanjutnya, dua belas cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan sepuluh shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 sikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun dengan korban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentahbisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah Pratamuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua Krup itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya.